Haris riwayat Imam Muhammad dengan sanad jayid, innallaha yakrah azal mu'minin, sesungguhnya Allah sangat membenci siapapun yang menyakiti kaum mu'minin. Menyakiti Nya. tadi apapun sifatnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nggak boleh kita sakiti dia, teman-teman sekalian. Dia berbuat salah, mau nasihatin, nasihatin yang baik. Memang nasihatin lillahi ta'ala. Jangan nasihati karena orang ini punya ketenaran, lalu kemudian dinasihatin tujuannya supaya juga dia tenar misalnya. Enggak ada gunanya Nasihatillah Para salaful ummah Kalau menemukan ada kesalahan dari saudaranya Apa yang mereka bilang Kalau saya menemukan Kata sebagian ulama salaf ya Kalau saya menemukan Ada seorang muslim di atas bukit Berteriak dengan suara keras Dia mengatakan Ana rabbukumul a'la Tahu apa artinya Saya Tuhan kalian yang paling tinggi Seperti perkataannya Fir'aun Kalau saya lihat seorang muslim di atas bukit, teriak dengan suara keras, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka saya akan berkata, saudaraku sedang membaca ayat. Saudaraku sedang membaca ayat. Bukan dia mengaku Tuhan. Bayangin. Kalau ada di antara saudaraku muslim, di jenggotnya jelas-jelas dibasahi dengan khamer. Biasanya orang kalau minum, tumpah di jenggotnya kalau jenggotnya panjang. Maka saya akan mengatakan, khamr itu tertumpah atau ditumpahkan orang lain padanya saya tidak akan mengatakan dia minum khamr sampai begitu mereka menjaga jelas-jelas depan mata kalau saya melihat seseorang sedang berada atau berdua di sebuah tunggangan laki-laki dan perempuan, aku langsung mengatakan pada diriku, itu adalah istrinya selesai, ditutup semua bintu-bintu syaiton, begitu mereka teman-teman sekarang kita subhanallah selalu fudul, selalu mau cari tahu keadaan orang lain Mobilnya gelap dituntun dilihat, cari tahu siapa di dalam. Hah? Ada kerjaan. Sedangkan kalau kelihatan saja langsung sangka baik, apalagi sengaja mencari-cari. Untuk apa ini teman-teman sekalian? Gak boleh kan gitu. Jadi bayangkan mereka begitu ya sampai hammer. Bagaimana kalau di mall sini misalnya orang lewat di sana ada karaoke. Kalau saya lewat depan situ kira-kira antum kira, -kira apa? Hah? kalau orang yang pikirannya tidak benar kayaknya Khalid Basalamah dari masuk tuh di dalam saya nggak pernah masuk jalannya memang lewat situ kalau pas lewat gimana? mungkin saja bayangkan ya khamar jelas di jenggotnya bahasa oh itu ditumpahkan pada jengkutnya jalan satu tunggangan bersama perempuan oh itu istrinya kecuali jelas-jelas kita tahu itu kemungkaran wajib kita ingkar-mungkar hukum zahirnya sangka baik hukum luhirnya sangka baik apa kata Nabi Wasallam? janganlah seseorang diantara kalian menceritakan kekurangan atau kesalahan sahabat-sahabatku karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang, nggak ada masalah sama mereka Nabi Wasallam larang tuh orang datang, ngeluh-ngeluh ngadu-ngadu, si fulan begini, si fulan begini si fulan begini itu, nggak ada dalam adab seorang muslim banyak orang begitu di majelis ilmu, datang bagaimana ustaz ini, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan Atau apa, apa manfaatnya ha? daripada kandung perbaikin diri sendiri daripada sibuk dengan keadaan orang lain kalau kemungkaran ingkari, kalau kebaikan dukung selesai, sederhana kok, kau selepo-lepo ceritain ke orang lain kecuali kita sedang menghadapi masalah kita butuh solusi, silahkan tanyakan gitu kan da'ma ya ilama la ya kata Nabi S.A.W. tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu, artinya ada pahalanya, kalau nggak ada pahalanya untuk apa, apalagi masuk ke rananya seorang muslim, hati-hati hati-hati teman-teman sekalian antum disini tinggal di apartemen mungkin banyak beragam macam model tetangga kita sangka baik teman-teman sekalian, sangka baik sambil doakan, kalau jelas-jelas kita tahu orang itu buruk, berzina tahu, kita tahu dia, datang nasihatnya, tutupi aib itu Siapa tahu dapat hidayah? Dari mana kita tahu? Bukankah banyak diantara orang diantara kita yang hadir di sini teman-teman gara-gara dengar sebuah kisah orang sholat jadi baik? Bukankah kita bisa dengar sebuah ayat atau sebuah hadis kita jadi baik? Nah, itu penting kan? Nasihatin, jadikan semua orang Muslim yang belum faham agama jangan tiba-tiba sulon sangka buruk dengan dia atau tiba-tiba melaknatnya atau apa saja atau menganggap remehnya, padahal sebenarnya memang belum pernah sampai dakwah kepada ini, <coughs> belum pernah sampai dakwah kepada ini, gitu kan? sebagian ulama salaf mengatakan aku kalau sudah menasihatin saudaraku muslim sementara dia belum bisa menerimanya dan berubah maka aku akan merasa dirikulah yang salah dalam menasihatinya bukan orang lain dilihatan salah ini orang sudah kita nasihatin kamu salat- salat itu wajib gini gini dia nggak mau salat maka apa perkataan ulama salaf dulu kalau saya sudah menasihatin seorang muslim dan dia belum berubah aku akan berkata pada diriku sendiri kalau caraku atau returitaku yang salah sehingga orang ini tidak menerimanya bukan orang lain langsung disalahkan orang itu sudah saya nasihatin, gak usah nasihatin, percuma larang semua orang nasihatin Hah? orang buruk tuh, semua orang tahu buruk gara-gara dari dia padahal dia baru nasihatin sekali Hah? dua kali, tiga kali, seratus kali Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, sabar itu kan? harus begitu teman-teman sekalian harus sabar dan buru-buru jangan tergesa-gesa ada orang tersentuh dengan sekali pertemuan sekali nasihat ada orang dua kali ada orang tujuh kali ada orang yang banyak saya pernah menasihatin seseorang ini mungkin cerita sekitar mungkin 20 tahun yang lalu kali gitu kan? orang ini merokok orang ini duduk dengan luar biasa gayanya pada saat saya berkunjung di kantornya dengan seperti ada sifat kesombongan gitu kan adalah saya nasihatin saja, Maka saya tinggalkan? Subhanallah berjalan waktu, saya berpikir sudahlah mungkin orang ini memang kuasa Allah kalau Allah mau kasih day. Saya bertemu beberapa waktu terakhir, saya heran melihat orang ini berubah, berubah total. Mungkin baru ketemu sekitar mungkin tiga empat tahun yang lalu, saya heran orang ini berubah total semua. Udah ke masjid, masya Allah sudah memelihara jenggot, sudah mulai ngikutin kajian-kajian sunnah, masya Allah gitu berubah. Jadi sebr fikir memang orang tidak mungkin sekali dua kali atau mungkin tidak usah hari, dua hari, mungkin seminggu direnungi, mungkin ada kasus terjadi dalam hidupnya lalu dia mengingat nasihat kita. kita enggak tahu. Tugas kita hanya bersangka baik, tugas kita hanya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim, ya. Dan seterusnya.